Tiba saatnya yang anda tunggu-tunggu, yang anda nanti-nanti. Artis muda bertalenta, artis muda banyak sekali penggemarnya. Coba, mana jilo cilonya Indonesia? Sudah siap digoyang? Sudah siap dijoget Ratu Manise Indonesia. Malam hari ini bareng bersama MJ Intertime, juga MJ Audio juga terima kasih jemljivateš Project kasih z oblog Sin mana untuk vizhodnik ti Audi New 柠 T ça ma malang Velazir Asalamu